Allah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. masih melanjutkan penjelasan wasiat nabi yang kedua kepada sahabat Abu Garda untuk tidak meninggalkan salat wajib secara sengaja Di sini dikatakan sengaja. Kalau ada seorang meninggalkan salat wajib karena dia tertidur atau karena dia itu lupa, maka kapan dia ingat, kapan dia terbangun, maka itulah waktunya. Misalnya seorang dia tidur pada maghrib, saking ngantuknya dia tidur pada maghrib, bangun-bangun sudah subuh. Berarti waktu isya telah lewat. Apakah karena terlewat waktu Isya Kemudian dia Tidak berkewajiban untuk mengkodok Untuk mengerjakan sholat Isya Tetap berkewajiban Orang yang tertidur Sehingga terlewat waktu sholat Atau orang yang lupa karena sakit sibuknya Sehingga terlewat waktu sholat Maka dia sholat, kapan dia ingat Kapan dia terbangun Di sana ada beberapa kelompok Yang punya syubhat untuk meninggalkan sholat lima waktu. Kelompok yang pertama. Kelompok ini. Tergolong kelompok teroris. Sebagian mereka. Mengatakan bahwa sholat yang wajib. Hanya sholat asar. Dan sholat. Subuh. Mereka meninggalkan sholat yang lainnya. Karena mereka. Merasa sholat, duhu, uh, sholat subuh itu mewakili sholat malam, yang di malam hari, sholat, eh, apa namanya, asar mewakili sholat, di siang hari, atau yang sama dengan ini. Jadi ada kelompok yang, termasuk kelompok teroris, yang mereka, mengerjakan sholat, hanya sholat, eh, subuh dengan sholat, ya, eh, asar. Adapun hadis Nabi, alaihi as-salatu wassalam, Man salallubardhini dahulajannah. Barangsiapa yang sholat dua yang dingin, yaitu asar dan subuh, maka dia masuk dalam syurga. Bukan maksudnya hanya dua sholat ini, tapi sholat di mana waktu dia kerjakan dan dua sholat ini punya kelebihan yang lebih dari sholat yang lainnya. Jadi maksud dari hadis Man salallubardhini dahulajannah. Barangsiapa yang sholat dua yang dingin, yaitu Asar dan subuh Dakhul ala jannah masuk dalam syurga Bukan berarti Salat-salat yang lainnya ditinggal Syubat yang kedua Ada sebagian kelompok yang mereka Tidak mau Salat dan menjalankan Syariat yang lainnya Sampai ada Darul Hijrah Sampai ada daulah Islamiah negeri Islam mereka mengistilahkan ini masih fase Mekah. Belum fase Madaniyah. Selama belum ada Hijrah, Kata mereka. Selama belum ada negeri Islam. Maka mereka tidak sholat dan tidak melakukan yang lainnya. Maka jawabannya. Atau bantahannya. Kamu mengatakan seperti itu. bahwa kamu tidak sholat sampai. ya Adanya hijroh atau adanya. Negeri Islam. Mana landasannya? Peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang dialami oleh Rasulullah SAW. Yang dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Rasulullah diperintahkan. Salat di waktu kapan? Sebelum hijrah. Ketika Nabi masih di Mekah. Dan Mekah waktu itu masih negeri kafir. Dan Nabi pun. Ya di pagi hari ketika turun ke bumi. Kemudian disusul oleh Malaikat Jibril diajari salat lima waktu dan yang pertama kali salat duhur dan nabi dan para sahabat melaksanakan salat ya, lima waktu ketika mereka di mekah, waktu itu belum menjadi daulah islamian kemudian ada syubhad yang lainnya sebagian para pengikut kelompok gafatar ketika mereka diinterogasi kenapa kamu gak salat Kata dia, kan Allah mengatakan فَوَيْلُّ musallin Celakalah bagi orang yang sholat. Padahal ayat ini masih adalah lanjutannya. Mau dikemanakan ayat-ayat yang lain yang merintahkan kita untuk sholat. Mau dikemanakan ayat-ayat yang lain yang mengancam orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ada syubhad yang lainnya. Ada yang mengatakan ah sholat itu cukup hanya eling Hanya ingat sholat sudah cukup. Pernah kita. singgah saya waktu itu. Dalam satu perjalanan. Di salah satu pulau di luar Jawa waktu itu. Dalam perjalanan. Satu bis. Ada sekelompok orang. Kita sholat mereka tidak sholat? Bukan karena tidak ikut sholat dengan kita. Atau kita ikut dengan dia. Bukan. Tinggal sholat. Sebagian teman mengatakan ini mereka punya keyakinan, orang cukup hanya ingat, sholat itu sudah apa? sholat mungkin terdengar aneh ya, mereka punya syubhat dengan menyebutkan ayat wala zikrullahi akbar ingat kepada Allah lebih besar kan ayat ya Aqimi sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala la akbar. Nazilan dari ayat. Dirikanlah salat. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar wala la akbar dan eling kepada Allah, ingat kepada Allah itulah yang lebih besar. Mereka fahami Cukup ingat salat, ingat kepada Allah lebih mulia daripada kalau dia salat ruku sujud subhanallah ayat ini turun kepada siapa turun kepada nabi dan nabi bacakan ayat ini kepada sahabat, apa ya prakteknya seperti mereka maksud daripada wala zikrullahi akbar adalah kalau kalian salat ingat kepada Allah ketahuilah ingatnya Allah kepada kalian lebih besar ingatnya Allah kepada kalian lebih besar ketimbang kalian mengingat Allah itu yang dimaksud Ingatnya Allah pada kalian Ketika kalian mentaati Allah Lebih besar ketimbang ketika kalian ingat pada Allah Bukan artinya eh, Cukup hanya ingat Allah Sudah dianggap sholat Kemudian ada syubhat berikutnya Syubhat ternyata banyak ya kan Ada yang mengatakan Sholat itu kan tujuannya Agar seorang Tercegah dari perbuatan keji kecidar Mungkar saya sudah melakukan, tidak melakukan kekejian, saya sudah tidak melakukan kemungkaran, ngapain saya salat? Sudah sampai tujuan kok, ya kan? Ya, sudah sampai tujuan. Kira-kira apa jawabannya? Ya kan. Dikatakan itu kan tujuannya agar seorang tersegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya sudah meninggalkan kekejian, saya sudah meninggalkan kemungkaran, berarti saya sudah sampai tujuan. Ngapain saya salat sampai-sampai? Jawabannya yang pertama kata siapa kalau sholat itu tujuannya hanya ini saja kata siapa betul tujuan dari sholat diantaranya untuk mencegah seorang yang sholat dari perbuatan kejadian mungkar karena dia memahami, menghayati bacaannya tapi apakah faedah dari sholat hanya ini saja ya kan bahkan meninggalkan sholat bagian daripada kemungkaran yang paling apa Mungkar kekjian yang paling keji, bahkan ulama mengatakan lebih keji daripada perzinahan, lebih keji daripada apa namanya pencurian. Sekarang kamu kalau meninggalkan solat berarti kamu meninggalkan kewajiban. Kalau kamu mencuri berarti kamu menerjang larangan. Ulama mengatakan lebih besar mana dosa orang yang meninggalkan kewajiban dengan dosa orang yang menerjang larangan. Ulama mengatakan lebih besar dosa orang yang meninggalkan kewajiban ketimbang yang melanggar larangan. Saya akan kasih contoh. Adam alaihi as as-salam. Ketika mendekati pohon yang Adam dilarang untuk mendekatinya dan makan darinya. Kemudian Adam tertipu digoda oleh iblis, Adam akhirnya makan. Dari pohon tersebut Berarti Adam meninggalkan kewajiban atau menarik larangan di sini, menarik larangan. Iblis tidak mau sujud, tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud penghormatan pada Adam. Berarti iblis di sini apa? Di sini meninggalkan kewajiban, dosanya lebih besar, meninggalkan kewajiban. Iblis difonis kekal di neraka. Dan bedanya antara dosa Aden dengan iblis. Kalau Adam itu dosa didorong oleh ha nafsu yang dia itu merasa keliru salah. Tapi kalau iblis didorong oleh kesombongan, nggak merasa salah dia. Lo, saya lebih mulia dari Adam kok. Enggak cipta ya Allah Adam dari tanah, saya dari api. Api lebih mulia dari tanah. Kita katakan kata siapa belis? Bahwa apa namanya? NT lebih apa? Mulia dari Ada yang bawa api lebih mulia dari tanah Apa kita bisa bersok tanam di atas api Kita buat jalan Yang nyaman di atas api Kita membangun bangunan di atas api Tidak bisa di atas tanah kita buat jalan Di atas tanah kita membangun bangunan Di atas tanah kita misalnya Ya bersok tanam Kemudian Ini di antara syubahat orang-orang yang mereka Meninggalkan sholat dan ingat dalam masalah ini, orang yang sengaja meninggalkan satu sholat saja, dari sholat yang wajib, maka dia kafir. Cuma ulama berbeda mendapat apakah kafir yang sudah keluar dari Islam atau kafir yang masih belum mengeluarkan dia dari Islam. Kan ada syirik akbar dan syirik ashor, kufur juga seperti itu, ada kufur yang akbar dan ada yang ashor. Tapi baik itu kufur akbar atau kufur azor Semuanya mengerikan Dan pendapat yang dirojikan oleh sebagian ulama Seperti Sheikh Mimbas Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja Walaupun satu sholat Maka dia kafir keluar dari Islam Ya, Keluar dari Islam ya. Dan ini lebih jahat daripada koruptor lebih jahat daripada ya pezina. Kalau misalnya di tengah masyarakat ada koruptor, ada maling, ada perampok, kira-kira kayaklah -kira, masyarakat. Uh, jam ini jahat ini orang. Tapi pernahkah masyarakat menilai orang yang meninggalkan salat arya kejam? Jarang sekali. Justru inilah yang berbahaya. Orang kalau dia masih bertohid masih mengerjakan sholat walaupun dia berbuat maksiat masih ada harapan. Tapi kalau sudah meninggalkan sholat walaupun dia nggak mencuri nggak korupsi, ya sholat itu tiang agama. Barokallahu fiqum sholat yang dikerjakan oleh seorang mukmin memiliki faedah yang sangat banyak. Faedah secara kesehatan gerakan-gerakan sholat itu. Ya, Dengan seizin Allah memperlancar ya Peredaran darah di dalam tubuh Gerakan-gerakan dari misalnya Berdiri, kemudian ruku, bangkit, kemudian sujud Ini gerakan-gerakan seperti ini Dengan seizin Allah akan memperlancar peredaran darah ya. Juga ini diantara faedah secara duniawiya Terlebih kalau seorang dia berangkat dari rumahnya ke masjid, misalnya, rumahnya 100 meter, dari masjid, jalan kaki. Cukup jalan kaki, puan dan mandir. Ini sudah olahraga tersendiri. Saya mengingat al-Syeikh Ibn Ustamin. Rumah beliau dengan masjid itu antara setengah kilo atau 300 meter, kena lebih kayak gitu. Beliau kalau berangkat dari rumah ke masjid, jalan kaki sudah. Pulang juga seperti itu. Juga walaupun sudah 70 tahun, beliau masih ya jalannya masya allah sehat ya seperti itu jalan ya dan kaki ya berangkat pulang lima waktu seperti itu sehat ya kemudian juga ini kalau faedah faedah dunia ada faedah faedah yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan terlebih kalau kita jalankan dengan sholat berjamaah kita akan berbaur dengan orang satu RT dengan kita, se RW dengan kita, sekabung dengan kita. Kita akan bertukar komunikasi, kita akan bertukar informasi. Mungkin ada lah saudara kita yang sakit karena kita sholat jamaah. Luhuran nggak kelihatan mana? Sakit, ayo kita cenguk bareng-bareng. Coba kalau orang nggak pernah sholat jamaah, mungkin dia sakit orang nggak ngerti kalau dia sakit. Atau mungkin dia mati, ya di kamarnya orang nggak ada ngerti. Tapi kalau dia sudah rajin jamaah. Kok oh, gak kelihatan, mana pula Oh sakit, ayo kita bareng-bareng jenguk Juga di samping itu Sering sering bertemu Satu yang selainnya Akan meminimalisir ya, Api permusuhan Karena terkadang ya, Kebencian itu muncul Karena tidak adanya komunikasi Tidak adanya apa? Saling komunikasi antar mereka Jadi Subhanallah, sholat jamaah Solat di masjid di samping syiar Islam ya, Yang mendatangkan pahala Jika kita kerjakan Ternyata punya pengaruh yang besar Dalam kehidupan ya, Sosial kemasyarakatan Juga punya pengaruh besar Dalam ya, Membangun fisik dan mental seorang Fisik tentu gerakan-gerakan Solat Perjalanan pulang pergi Ini akan membangun fisik mental karena memang seorang ketika dia sholat, dia menghadap sang kharik jala ya dia mengarahkan hati dan wajahnya kepada Allah akan kuat pegangannya ya. dan tentunya tidak mungkin kita bisa sebutkan ya satu persatu faedah dari sholat, tapi apa yang sudah kita sebutkan kiranya cukup terlebih bahwa adalah amalan pertama yang akan dihisab nanti di yawmul qiyamah kemudian wasiat yang ketiga Walatashrobanalkhomra, fa innaa mithahu kulli sharin. Janganlah anda minum khomr, karena khomr ini adalah biang segala kejelekan. Kalau tidak ada madhorot, tidak ada kejelekan bagi khomr, kecuali orang yang meminumnya jadi lalai dari solat, lalai dari tiga sudah cukup. Hal ini mencegah seorang yang berakal untuk tidak minumnya, lalu bagaimana? Ternyata madarat madarat yang lain akan timbul. Belum lama seorang maaf saja ini, ya di pemberitaan seorang, naudzubillah seorang ibu dengan anaknya terjadi persinahan. Ya, ketika suaminya pergi ke luar negeri terjadi persinahan, Kenapa Anaknya mabuk. Minum khamar mabuk, kemudian terjadi perzinahan, kemudian terus sampai melahirkan anak. Perzinahan antara orang tua dengan anak, gara-gara apa? Khamar. Karena orang yang minum khamar itu akalnya enggak waras. Akalnya itu enggak normal. Bahkan bisa hilang. La ente ya ahi kamu wahai manusia. Dilebihkan oleh Allah dengan akal. Di atas binatang kok kamu ingin ya menghilangkannya seperti binatang? Kamu akan berhadapan dengan hukum syariat dicambuk 40 kali sambukan. Allah lebihkan manusia kan di antaranya dengan akal. Kalau misalnya mata binatang punya mata, kalau misalnya makan binatang juga makan, tapi akal binatang nggak punya akal, kamu punya akal. Berarti kamu dilebihkan di atas binatang. Sudah dikasih kelebihan seperti ini, kok inginnya seperti apa? Dinatang, maka akan berhadapan dengan hukuman syariat. Dicambuk 40 kali cambukan Agar otaknya normal kembali. Minum lagi, cambuk lagi 40. Minum lagi, cambuk lagi. Minum lagi yang keempat, tergantung penguasa. Ini orang, ya apakah pantasnya dipisahkan kepala dengan tubuhnya? Atau dicambuk lagi, ya terserah penguasa. Ya, karena tersebut dalam hadis, ya, yang berkaitan dengan fa'in syaribah arba'an faqtuluh. Artinya kalau dia ngulangi lagi saya empat kali, bunuh dia. Ini terserah kepada penguasa. Kenapa? Kemadorotan dari khamar ini bukan hanya untuk pribadi yang meminumnya. Ya bahkan terhadap masyarakat berapa banyak kecelakaan lalu lintas usut demi usut ternyata pengemudinya sedang apa di bawah ya di bawah apa istilahnya ha eh? di bawah pengaruh ya minuman keras nabrak orang meninggal nabrak rumah orang hancur Ya dianya babak telur orang lain selaka mobilnya abah rusak akal sehat mana yang akan abah menerima padahal minuman minuman yang halal saking banyaknya kamu beli di mana mana ada kamu minum enggak perlu malu-malu tapi ya tadi memang setan itu selalu membuat indah kemaksiatan ya. orang yang minum khamer orang yang minum khamar di samping dia melakukan kabirah dosa besar bahkan sebagian ulama mengatakan dosa ini dosa yang terbesar setelah syirik karena orang kalau minum khamar terlebih kalau dia sudah di bawah apa pengaruh khamar yang berat dia bisa membunuh dia bisa memerkosa, dia bisa apa namanya? E, melakukan kejahatan. Sebagian orang ketika ingin melakukan aksi kejahatannya itu dia menukhamat dulu. Jika dia berani ya, dia di bawah pengaruh khamar. Yang namanya khamar itu apa saja yang menghilangkan akal dari minuman. Silahkan orang memberi nama ini atau ini kalau hakikatnya Memabukkan, maka itu khomer. Apakah itu terbuat dari perasan anggur? Apakah itu terbuat dari rendaman korma yang mata dengan korma yang masih hijau? Sama saja. Apakah terbuat dari tape atau terbuat dari mira Tergantung. Ya, terserah. Yang jelas, yang namanya khomer adalah ma-khomerul-aklah. Sesuatu yang menjadikan akhannya tertutup. Dan haramnya khamar ini bukan hanya kalau itu orang yang minumnya mabuk. Tidak. Ya. Misalnya gini, orang sudah terbiasa minum khamar dua gelas. Kalau dia minum satu sendok, ya nggak, nggak ada pengaruh mungkin bagi dia. Bukan berarti ketika dia nggak mabuk, kan saya nggak mabuk. Bukan seperti itu. Apapun yang kalau Ya, satu ember memabukkan, ya. Satu sendoknya pun apa? Haram. Ya. Apapun yang kalau bisa segelas memabukkan, maka satu sendok pun haram. Ya. Sesungguhnya diharamkannya khamr ini melalui tahapan. Karena apa? Waktu itu untuk bahasa Arab yang namanya khamr itu sudah minuman harian. Andai kata awal, dakwah langsung Rasulullah melarang Khomer, tidak akan mungkin diterima. Melalui tiga tahapan. Yang pertama, <tuh> turun ayat yang menyebutkan tentang manfaat dari Khomer dan madorat dari Khomer. Dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, Yasa'lunaka'anil khamri wal mesir Kul fihima ismun kabirun Wa manafi'u dinnas Wa ismuhuma akbaru minnafihima Mereka bertanya Kepadamu tentang Khamer Arak, minuman keras Dan judi Kul katakan wahai rasul Pada keduanya ada dosa yang besar dan juga ada manfaat Tapi dosanya lebih gede Ketimbang manfaatnya Berarti sudah ditanamkan Dalam benak muslimin Waktu itu Bahwa khomar itu sesuatu yang madorat Ya Dan madoratnya Dan ada manfaatnya Tapi madoratnya lebih besar dari Manfaatnya Mungkin sebagian orang Dia nelayan, dia pelaut ya, Kalau minum khomar jadi apa Sehat atau mungkin gak masuk angin. Sebagian orang kalau pas dia pasang nomor kemudian menang dapat semiliar. Manfaat. Tema doradnya lebih besar. Ya kan? Karena harta yang didapat dengan cara yang haram. Akan dilenyapkan oleh Allah. Kemudian daging yang tumbuh dari harta yang haram. Makan nerakalah yang paling. Pas untuk daging yang kayak gitu. Kululahmin nabatamin suhtin panarau auladihi seluruh daging yang tumbuh dari hasil yang haram maka nerakalah yang lebih pas untuk daging kayak itu kemudian setelah itu turun ayat yang jadi pertama penyebutan khamar itu ada manfaatnya dan ada madharatnya namun madharatnya lebih besar kemudian setelah itu turun ayat larangan minum khamar kalau sudah mendekati waktu salat. Sehingga dahulu mereka mencari-cari waktu yang sekiranya dia minum khamar selesai nanti ya datang waktu salat dia sudah siuman, dia sudah sembuh dari mabuknya. Pada misalnya isya itu kan lama sejak subuh. Pada subuh kan lama sampai subuh. Dipersempit ruang geraknya. Persepit aktivitas minum khomarnya Kemudian setelah ini sudah mantap Ya mereka sudah mengecilkan Ya Aktivitas minum khomarnya Turun ayat Yang mengharamkan khamr secara total Ya ayuhalladina amanu Innama al khomru wal misiru Wal ansabu wal azlam Rizun min amali syaitan Vastanibu Lihat ketika turun ayat ini dan sebagian sahabat punya sekian dream dari Homer. Apa ya? Seperti sebagian orang, mana eman, -eman dah ini kita ya e, buah saja cuka. Kan Homer bisa di apa? Di apa? E, di buah cuka berubah jadi cuka. Tapi ulama mengatakan kalau Homer berubah jadi cuka karena ada apa namanya e, upaya dari orang yang Homer tidak boleh. Jadi Kalau dia berubah sendiri, halal Kalau homer dibiarkan berubah jadi suka, halal Kemudian ketika turun ayat tadi Para sahabat yang menyimpan homer Langsung mereka tuangkan homer tersebut Di gang-gang kota Madinah Sampai dikatakan Madinah banjir homer di sini ada faedah Yang pertama bahwa para sahabat Mereka Bersegera Meninggalkan larangan Allah Dan tidak ada dalam Mereka perasaan eman-eman Tidak ada Kalau mengelarangkan Allah Buang Sama dengan ada salah seorang sahabat Pakai cincin emas Dilihat oleh Nabi Ditarik cincin emasnya dibuang Setelah itu ada seorang sahabat tadi, Ambil itu cincin Mas kamu, kan yang dilarang kamu akhirnya Ambil saja untuk keluarga kamu Kata dia, saya gak mau Saya gak mau mengambil cincin Yang telah dibuang oleh siapa? Rasulullah Alaihi s.a.w ya. Para sahabat langsung membuang khomernya Di gang-gang kota Madinah Ini menunjukkan bahwa khomar itu tidak najis Karena yang namanya gang itu tempat Berlalu-lalangnya orang masa orang buang satu yang najis di jalan berarti kan ganggu orang. Ketika mereka membuangnya di ganggang kota Madinah bukti bahwa kamar itu tidak najis. Ingat tidak harus enggak najis kemudian apa eh, haram kemudian apa najis tidak tidak ada keharusan. Contoh laki-laki kalau dia pakai kalung emas Halal gak? Haram Tapi kalau laki-laki pegang kalung emas, Batal gak uduhnya? Najis gak kalung itu? Enggak Jadi tidak ada keharusan Haram mesti najis, tidak harus Tapi kalau najis Itu ya apa? Haram ya. Najis Satu najis ya itu haram ya. Misalnya kencingnya orang Najis kok kamu jual belikan Enggak boleh Yang jadi masalah gimana Kalau kotoran manusia Dirubah jadi gas kemudian dijual belikan itu butuh, ya butuh untuk diteliti hukumnya. Kemudian, Barokallahu Fikum Dalam Islam orang yang minum hamar dicambuk. Mungkin di sana ada orang-orang yang sok membelah hak asasi manusia. Biar orang mau minum hamar minum, ya kamu nggak minum terserah kamu. Ini hak asasi dia meminum, kok oh, kamu, ya, nyambuk dia. Kita katakan, ya, kamu kira hidup itu di dunia ini seenak kamu. Nyawa yang kamu miliki itu titipan dari Allah, ya. Tubuh yang, ya, kamu hidup di, nyawa kamu ada di tubuh kamu itu titipan dari Allah. Ya. Jangan seenak kamu pergunakan saena kamu. Nada terkadang orang alasannya. Ini kan apa? Hak asasi manusia terserah rawamum khamar. Kalau kamu enggak minum, biar kamu. Tapi dia enggak oh, bisa. Ya. Karena madharat dari homer itu ingat bukan untuk dia saja. Tapi untuk masyarakat ya, yang lebih luas. Ya, lebih luas. Kemudian ketika seorang dihukum dengan hukuman cambuk Dikira ini artinya apakah Seorang itu Ingin menyakiti orang lain Bukan Hukuman-hukuman dalam Islam Seperti hukuman potong tangan bagi pencuri Hukuman cambuk bagi Orang yang menukar Minimal faedahnya ada dua Yang pertama Orang yang melakukan kejahatan Diampuni Dengan apa Ditegakkan hukuman tadi Kamu mau Ya Dosa kamu mau bawa sampai hari kiamat Atau mau diampuni Diampuni justru ini kebaikan syariat Untuk orang tadi Untuk orang yang menuhomar, untuk orang mencuri Bisa dihukum Dosa kejahatannya diampuni Dengan ditegakkan hukuman Faedah yang kedua Sebagai ya Bentuk peringatan Bagi dia dan bagi orang lain Yang terdorong untuk melakukannya Ini loh nasibnya Ilang tangannya kalau dia mencuri merinding orang yang akan mencuri. Dengan seperti ini maka kejahatan di tengah masyarakat akan bisa diminimalisir. Ingat minum khamar itu bukan tipiring, bukan tindak pidana ringan, bukan kabair itu. Ya, dia dari kejahatan khamar banyak sekali kasus pembunuhan, kasus kesalahan lalu lintas ya bahkan pemerkosaan dari ini ya, makanya hadis mengatakan fa inna miftahu kulisharin sesungguhnya khamar ini kunci segala kejelekan biang segala kejelekan kemudian nasihat yang keempat rasulullah mengatakan wa ati wa ridaika wa in amaraka anta khruja min dunyaka fakhru cilahuma Taatilah kedua orang tuamu. Meskipun keduanya memerintahkan kamu untuk keluar dari dunia kamu. Bukan keluar dari agama kamu. Ikuti keduanya. Contoh, orang tua kamu tidak berkenan. Kamu misalnya kerja jauh. Di sini kerja di Papua, misalnya nak Orang tua kamu enggak merestui kamu jauh kerja di sana, kerja di sini saja. Ya Kalau sekedar jualan cilok, tidak usah ke Papua di sini insyaAllah. Ya, orang tua, walaupun kamu sudah sedikit, orang tua adem. Edek dengan kamu, ikuti orang tua. Walaupun mungkin, kalau di Papua misalnya jualan cilok sehari dapat 400 ribu, di sini 40 ribu, 40 ribu di barokah. Kenapa? To'atu al-walitain mentaati kedua orang tua. Bahkan di zaman Nabi ada seorang yang ingin berhijrah, yang sifatnya hijrah bukan wajib waktu itu. Nah, mungkin Mekah sudah menjadi negeri Islam. Artinya orang ini ingin berhijrah ke Madinah. Sementara orang tuanya nangis. Maka Nabi mengatakan irce ilaihima, faadhih guma kamaat ab kaytahuman. Ulanglah kamu kepada bapak dan ibumu. Bikin mereka tertawa. Sebagaimana kamu tadi membikin mereka menangis. Tapi ini ketika orang tuanya bukan orang kafir yang mengelarang hijrah, Orang kafir yang tidak akan mungkin ya misalnya merelakan anaknya hijrah. Tapi mereka misalnya muslimin. Mereka orang yang baik. Tapi berat rasanya kalau anaknya itu apa? Pisah. Dan itu sifatnya juga anak tidak meninggalkan kewajiban. apa-apa. Makanya Juraj dahulu di zaman Bani Israel dia terkena doa kejelekan dari ibunya ketika dipanggil oleh ibunya nggak jawab. Juraj waktu sedang sholat, kismin ulama ngatain sholat sunnah. Antara sholat sunnah dengan menjawab panggilan orang tua lebih wajib mana? Lebih wajib panggilan? menjawab panggilan orang tua, batalkan saja salah sunnahnya, jawab panggilan orang tua tapi kalau bisa dijamak digabungkan, dipadukan orang tua kita, manggil kita kita jangan sholat, kita takbir Allah akbar samya Allah diman hamidah orang tua dengar, oh anak ya, saya jangan sholat sudah gak panggil lagi, berarti ya apa namanya lanjut saja sholatnya tapi kalau sudah kita mendengarkan teriak-teriak, Ya kan, sudah mungkin ada satu yang butuh bantuan. Apa? Ya, batalkan. Ya. Karena apa? Menjawab panggilan orang tua wajib. Ya. Sementara sholat sunnah misalnya, ya itu sunnah. Ya lebih utama mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. <tuh> Kalau ada orang tua Ngambil dari harta anak, anaknya punya toko misalnya. Uh, sembako orang tuanya masuk ke toko ya tanpa ngomong apapun langsung ambil misalnya uh, gula sekilo ngambil ya kopi sekilo kemudian dibawa pergi boleh nggak seperti ini boleh kenapa karena anta wamaluka liatika kamu dan hartamu milik orang tuamu tapi bukan berarti orang tua mengambil dari harta anak yang memadori anak tidak Orang mesti punya toko, toko sembako. Ya. Ada gula, ada beras, ada macam-macam, ada sabun. Nah, kalau anak eh, orang tua mesti hanya ngambil, ya, gula pasir sekilo kemudian eh, kopi misalnya seperapat kilo itu kan tidak akan mengurangi, ya kan tidak akan memaduroti, tidak apa-apa dilakukan tanpa izin. Tapi kalau sudah sampai 3 tahun ya. Barang-barang di toko dikuras kemudian, ya anak itu termadorati karenanya, ya, enggak bisa lagi menjalankan usahanya karena diambil orang tuanya enggak boleh. Masuk pada hadis, telah dororawala, diror enggak boleh menimbarkan madorat pada orang lain. Ada kejadian yang hajibah. Sahabat Umar memerintahkan anaknya Abdullah untuk Menceraikan istrinya Abdullah Ceraikan istrimu Berat sekali Istrinya cinta banget sama Abdullah Abdullah juga cintanya Ketulungan kepada istrinya Tapi ini orang tua menyuruh seperti itu Akhirnya Dicerai oleh Abdullah Bin Umar Ta'atan diwalidihi Dalam rangka mentaati Orang tuanya ah, Kalau sekarang ada peristiwa seperti itu Bapakmu, ibumu Memerintahkan kamu, megat istrimu Apa kamu yuk? Melakukan seperti Ibn Umar? Boleh gak seperti itu? kayak Ibn Umar Dirinci dulu, apa motifnya? Karena bisa jadi Bapakmu, ibumu nyuruh Megat, nyuruh Menceraikan istri kamu karena apa? Karena misalnya, karena masalah agama Gak seneng punya mantu, ireng-ireng nggak ya, senang punya mantu misalnya gini-gini ah ini jangan dituruti loh seperti itu kalau Umar itu kan orang yang bertakwa nggak mungkin Umar itu menyuruh anaknya untuk menceraikan kecuali ada sesuatu yang ini kalau diteruskan membahayakan agama anaknya ada pun sekarang ya motifnya tujuannya itu beda sudah ya kadang masalah duniawi ya eh kamu ceraikan istri kamu kita ini keluarga malu, ini keluarga orang terpandang masa kamu dapat orang apa namanya? ya orang biasa gitu kan, bukan orang terpandang. Malu gini tercoreng orang tua ini. Ya, punya mantu orangnya apa? enggak terpandang. Nah, kalau seperti ini motifnya jangan dituruti. Itu jelas motif apa? duniawiyah. Ya. Kalau orang tua mengatakan lah itu sahabat Umar seperti itu. Kemudian Abdul -ab bin Umar, ya. mentaati orang tuanya. Kita katakan, ya, kamu jangan mimpi. Kamu akan dituruti kalau kamu sudah seperti Umar, ya. Kalau kamu sudah seperti Umar baru perintahmu akan dituruti. kalau kamu nggak seperti Umar, ya, motifnya karena kamu kebencian terhadap agama. Motifnya karena kamu, ya misalnya masalah dunia yang rendah itu nggak dianggap. Intinya bahwa mentaati orang tua pada perkara yang ma'ruf. Ketika perkara itu mungkar, maka la ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kalau kita membaca sejarah para ulama kita, salaf umat ini itu luar biasa. Ternyata orang tua dalam Islam itu dihormati betul. Bisa jadi seorang yang gagah perkasa, dia merunduk di hadapan ibunya sudah bungkuk. Dia siap melayani makanannya, siap untuk membersihkan tempat tidurnya, siap untuk ngelap ya, membersihkan muka ibunya yang sudah tua rentah. Waduh, dia seorang gagah perkasa. Kiat indahnya Islam. Terus sebagian ulama salaf, dia ada yang membuat batu bata dari batu. Jadi, apa batu-bata itu dari batu? Dari hasilnya sebagian setiap hari, Dia, dia belikan buah-buahan atau sesuatu untuk orang tuanya. Bahkan ada sebagian ulama dahulu dia metani, Yang mencari kutu ibunya, duduk. Dia cari kutu ibunya. Ada enggak seperti ini? Menunjukkan bahwa ulama kita bukan hanya teori. Mereka juga apa praktek? Itulah orang-orang yang dijadikan teladan, nggak cuma omong doang. Mereka juga apa menjalankan, ya? Mereka lah panutan umat. Ya. Seperti itu. Dan banyak tentunya, karena keterbatasan waktu. Kemudian wasiat yang kelima: Wala la tu nasya amri wa in roa ita anta. Janganlah kamu Menentang penguasa Meskipun kamu Menganggap Kamulah yang benar Kenapa Mentaati penguasa Termasuk Kewajiban agama Dengan mentaati mereka Maka penguasa akan Bisa menjalankan program-program Mereka yang baik Karena penguasa tanpa dukungan Dari masyarakat mereka tidak mampu menjalankan tugas dengan baik Di sini ada sebagian syubhat Sebagian mengatakan Oh ini kamu ya Orang yang suka gembar-gemborkan Kewajiban mentaati pada penguasa Kamu ini sudah bermuka dua Ingin mencari muka di luar penguasa Kita katakan min dalik. Kita ketika Mengajak diri kita dan saudara kita untuk mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf tidak lain dan tidak bukan kita sedang menjalankan perintah Allah atiya Allah wa atiu rasul wa ulil amri minkum enggak pernah kita mencari muka di hadapan mereka di saat kita memerintahkan masyarakat untuk mentaati penguasa tidak ada motif dorongan kita untuk melakukan itu kecuali karena ini perintah dari agama munajat subhat berikutnya <tuh> kamu ya kalau ngajak orang untuk mentaati penguasa ini berarti kamu menguntungkan mereka berarti kamu mengorbankan rakyat masyarakat kita katakan justru kalau kita mengajak masyarakat untuk mentaati penguasa dan berkarya makruf penguasa kan mereka enggak banyak PR sehingga mereka itu akan lebih maksimal dalam apa? Menjalankan tugas. Daripada menjalankan tugas. Menurus, menurus, menurus. Akhirnya tugasnya terbengkelai ini. Ya kan? Banyak pikiran. Akhirnya tugas tidak selesai. Justru, dengan kita mengajak masyarakat untuk mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf, justru menguntungkan masyarakat. Karena mereka itu fokus dalam melayani masyarakat. Tidak terganggu dengan banyaknya, ya, ontaran-ontaran di perjalanan. Kemudian juga di antara syubhat yang mereka tebarkan. Mentaati penguasa itu kan kalau mereka itu penguasa yang adil. Enggak kalau penguasanya korup, ngapain kita taat pada mereka? Kita katakan Dul, Jal, Pak, kamu kalau bilang itu jangan asal ngomong. Jangan asal ngomong ya. Jangan asal keluar kalau bilang itu kamu timbang dengan timbangan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan isma wa ati wa indarba dhahrak wa akhadha Ta'ati dengarkan penguasa meskipun dia mencambuk, memukul punggungmu dan merampas hartamu. Kira-kira penguasa yang adil ini penguasa yang adil atau zalim? Zalim. Apa ya ketika penguasa itu zalim, berontak saja, gulingkan saja. Tidak Karena apa Mahdora dari menggulingkan kekuasaan itu luar biasa. Pun ada syubhat yang berikutnya. Bukan sekarang saatnya untuk kita gembar-gembor mengajak masyarakat untuk mentaati penguasa dalam yang ma'ruf. Kita katakan, terus kapan saatnya? Apakah menunggu ketika kepala-kepala kepala sudah apa namanya? Pada putus? menunggu ketika huru-hara sudah ya melanda di mana-mana baru kita gembar-gembor. Kapan jua? Ini di antara syuhad mereka-mereka yang ya terkadang menghadang orang yang memerintahkan untuk mentaati penguasa dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Yang pernah mengalami kekuasaan yang zalim bukan hanya kita para sahabat Nabi, para tabiin alami. Dan bukan mereka enggak mampu untuk melawan, mampu. Tapi mereka ngerti bahwa ini bukan cara-cara yang syar'i, bukan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Ibnu Umar hidup di zaman pernah hidup di zaman sebagian penguasa itu zalim. Pada Ibnu Umar kalau ingin menggunakan ya ketokohannya itu ya, kok Ya. Kemudian dia misalnya, misal saja, ya. Menggiring masa ya, untuk menumbangkan kekuasaan tumbang insyaallah. Siapa yang tidak kenal Ibnu Umar di zaman itu? Ya. Ibnu Umar di zamannya ibarat Umar bin Khattab di zamannya, kurang apa? Tapi Tabi'un Umar tahu. Ini bukan secara cara-cara syar'i. Bukan Ibnu Umar takut, bukan Ibnu Umar gak punya Masa tapi karena ini cara-cara yang tidak syar'i dia tidak lakukan. Nah, mereka-mereka ini masanya sedikit kemudian ingin menggulingkan kekuasaan. Ya. Ibnu Umar kalau ingin cari masa sudah mungkin full dukungan, tapi Ibnu Umar tidak menggunakan seperti itu. Pertimbangannya lagi-lagi bukan perasaan tetapi dalil. Pak dalil melarang hal ini. Ya, seorang mukmin berhenti ngikuti ya apa yang dikatakan oleh dalil intinya bahwa beberapa syubhat yang sudah kita sebutkan tadi semuanya terpatahkan syubhat bahwa uh, ketika kalian mengajak manusia untuk mentaati penguasa kalian sebenarnya sedang mencari muka di hadapan penguasa kita katakan waliyadzubillah ya. bahkan mungkin kita Pihak yang dicurigai oleh semua pihak ya kan? Kita tidak ada Dorongan Ketika melakukan seperti itu Kecuali karena ingin mengamalkan firman Allah Artinya Allah Wa artinya Rasul Wa ulil amri Juga syubhat yang tadi sudah kita sebutkan Beberapa syubhat ya. Bukan sekarang saatnya kita bicara Seperti ini Kita katakan kapan kita akan bicara apa kita menunggu sampai kepala-kepala itu jatuh? Menunggu ketika huru hara sudah melanda di mana-mana? Kalau mereka mengatakan Dengan ucapan kalian ini, antum ini Berarti pemerintah teruntungkan Rakyat yang apa namanya terugikan Kita katakan justru Masyarakat lebih banyak teruntungkan karena ketika pemerintah itu enggak banyak PR Gak banyak nangani ribut-ribut, mereka akan fokus terhadap apa? Tugasnya rakyatlah yang akan teruntungkan ketika pemerintah bang fokus dengan tugasnya. Ya. Intinya cuba-cuba tadi memang ya, dilontarkan oleh hispiun yang mereka selalunya, ya, menurut injuan mereka, menurut perasaan kami, menurut ini semuanya di hadapan dalil tertolak. Ya, semuanya di hadapan dalil tertolak. Demikian pula bahkan ini kata salah seorang apa namanya? ketua ormas terbesar. Atau kata ketua salah satu ormas terbesar di negeri ini. Bahwa mentaati penguasa itu kan kalau mereka enggak korup. Subhanallah, seorang yang sudah berpendidikan tinggi, seorang yang berkedudukan seperti itu. Ternyata dalam menilai sesuatu dengan perasaan mana hadis-hadis Nabi yang mengatakan, ya dengarkan, taati, meskipun dia merampas sar meskipun dia mencambuk punggungmu. Apa ya Rasulullah mensyaratkan, mentaati penguasa kalau mereka itu adil, kalau dolim, tidak, ya tidak ada. Bahkan baik adil atau dolim kalau itu perintah yang baik laksanakan. Kemudian nasihat berikutnya dari Nabi. Wala Tafirah Minaz Zawiy, janganlah kamu lari dari medan tempur, meskipun kamu harus mati dan teman-teman kamu reka-nekan kamu pada lari. Kenapa? Karena lari dari medan tempur di saat berkecamuknya perang, termasuk dosa besarnya membinasakan, menjadikan para ya. Menjadikan teman-teman dia sedang berjuang. Menjadi lemah. Ketika ada satu atau dua yang kemudian lari. Akhirnya. Perjuangan yang lainnya merasa apa. Terkhianati kemudian mereka pun ikut lari. Kalau muslimin itu lari dari medan tempur. Siapa lagi yang akan memperjuangkan agama. Akhirnya orang kafirlah yang berkuasa. Ini. Kalau sudah seperti itu. Ya. Kemudian kapan muslimin akan mengambil haknya? Ketika orang kafir yang menguasai muslimin. Lari dari medan perang dibolehkan dalam beberapa keadaan. Yang pertama, kalau jumlah musuh melebihi dua kali lipat. Kalau dua kali lipat, tidak boleh lari. Misalnya, Jumlah kita seribu, jumlah musuh ya orang kafir itu dua ribu, tidak boleh lari. Jadi kalau jumlah kita seribu, jumlah musuh tiga ribu boleh lari. Yang dulu di awal-awal satu lawan sepuluh. Jadi kalau kita seribu, musuh sepuluh ribu, kita tidak boleh lari. Jadi setelah itu Allah beri keringanan. Satu lawan dua. Tidak lebih dari itu, kita boleh lari. Kita seribu, musuh empat ribu misalnya, kita boleh lari. Tapi kalau kita sedikit jumlahnya, tapi kalau kita tetap bertahan, kemungkinan besar menang, yang afdal kata ulama bertahan. Seperti pasukan Tawarik bin Ziyad, ya, di Andalusia, yang sekarang terkenal dengan daerah tersebut dengan Jibaltar. Dia dengan pasukannya yang terjepit sedikit, tapi bertahan. Mampu memukul mundur lawan. Di daerah Andalus. Di daerah Andalus sekarang itu Spanyol dan Portugan. Ya. Kemudian. Boleh seorang mundur dari Medan Tempur. Tapi untuk bergabung dengan kelompok yang besar. Misalnya. Ada regu pasukan. Ya, jumlah seratus. Dikepung. Ya, oleh. Apa namanya dua ratus. La, apa namanya dari lawan Dia mundur untuk Bergabung dengan pasukan yang lebih besar Boleh Karena larinya ini bukan lari dari Badan tempur tapi lari untuk bergabung Yang ketiga Boleh lari dari Badan tempur tapi itu hanya Strategi perang Karena yang namanya perang itu kan Al-Farru-Walkar Al-Farru-Walkar Kadang orang lari tapi bukan lari, tapi itu siasat saja strategi. Ini sebenarnya dialami oleh komandan An-Nu'man bin Muqarrin ketika dia di zaman Umar di apa namanya diangkat menjadi pimpinan pasukan untuk mengobong satu benteng. Berhari-hari, berminggu-minggu tidak sempat tembus karena apa? Mereka perbekalannya cukup, perbekalan muslimin menipis, mentalnya semakin ya, ya melemah. Maka sang komandan menarik pasukan dari medan tempur Tapi untuk buat pancingan Ketika sudah menarik jauh Kemudian dia membuat regu pasukan kecil Untuk mendatangi benteng ya. Yeah. Uh, regu pasukan demi regu pasukan Ketika Pihak lawan melihat oh, Musuh sama segini Mereka keluar dari benteng Maka regu pasukan mesti lari ke belakang Kejar oleh mereka bertemu dengan regu pasukan muslimin, pun ikut lari. Orang kafir semakin yakin, ini muslimin berarti apa? Terdesak dan kalah. Sehingga mereka pada keluar dari benteng. Ah, ketika, ketika mereka sudah keluar dari benteng semuanya, kesempatan muslimin untuk melakukan serangan balik. Dan ini yang ditunggu. Jadi larinya atau di apa namanya, e, mundurnya pasukan No'man bin Muqar'in, karena untuk strategi perang. Ini boleh. Adapun kalau itu melari dari medan tempur tanpa ada alasan-alasan tadi, maka pelakunya diancam dengan jahannam. Karena dengan dia lari, dia sendiri telah melakukan dosa besar. Dia sendiri dengan lari melemahkan mental-mental teman-temannya sedang berjuang. Kemudian seperti memberikan apa namanya umpan kepada pihak lawan. Kalau sudah seperti itu, orang-orang musyrik yang berkuasa sementara muslimin mereka tertekan. Kemudian nasihat berikutnya: Wa'angfik mintau dika ala ahdika dan berilah nafkah kepada keluargamu dari hartamu. Memberi nafkah kepada anak dan istri adalah kewajiban agama. Yang kalau kamu lakukan dengan niatan tulus, kamu dapat pahala. Subhanallah yang namanya ibadah Dalam Islam itu gak hanya terbatas Pada sholat, puasa, zakat Dan semisalnya bahkan kita Mencari nafkah untuk anak dan istri Dengan kita Meniatkan ibadah Itu benilis sedekah Rasulullah S.A.W. mengatakan Innaka Lantun fiqhwana faqatan Illa ujirta Harta mada jaladu, fi fi meratika. Tidaklah kamu menginfakan, membelanjakan, ya, suatu harta. Kecuali kamu akan diberi pahala sampai pun apa yang untuk makan istrimu, yang kamu letakkan pada mulut istrimu, ya apa? Untuk nafkah istrimu berpahala. Ya. Bahkan Dianggap berdosa, barang ketiga dia menyanyikan ya anak dan istrinya. Rasulullah mengatakan, kafah mari istman ayudaya majakut. Cukup seorang dianggap berdosa kalau dia menyanyikan orang yang menjadi tanggungannya. Ya. Cukup tingkatan berdosa kalau seorang menyanyikan orang yang menjadi tanggungannya. Kalau ada syubhat seperti ini. Saya kalau punya harta. Sekarang. Tak infakkan semua. Saya tawakal. Anak dan istri saya. Tak suruh tawakal. Kira-kira yang seperti itu benar atau salah. Yang seperti itu salah. Karena. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah pimpinan orang yang bertawakal. Itupun beliau mempersiapkan jatah nafkah istrinya untuk setahun. Kan ada syubhat dari orang-orang sufi, bahawa, "Kalau kamu punya harta, kok kamu masih simpan sampai besok? Berarti kamu enggak tawakal." Ada syubhat seperti itu. Terus gimana? Ya, berarti kalau sekarang ada ya langsung kita infakkan. Subhanallah, la'a Rasulullah atau enggak tawakal? Rasulullah itu pimpinan orang yang tawakal, itu pun memberikan jatah, nafkah istri-istrinya untuk satu tahun. Bukan hanya untuk besok, untuk satu tahun. Apa Rasulullah ya dikatakan bukan orang yang tawakal? Pimpinan orang yang apa? Tawakal. Dosa itu ketika seorang punya harta, ada kewajiban, kemudian enggak memberikan, itu baru dosa. Kalau kewajiban dia tunaikan, sebagian disimpan untuk persiapan, sebagian misalnya dibelanjakan untuk kebaikan, apa salahnya? Ya. Tidak dosa, tidak, tidak ada dosa orang menyimpan harta kalau dia sudah menunaikan apa yang wajib dari harta harta itu. Yang dosa itu kan ketika dari harta itu ada kewajiban apakah untuk zakat atau untuk memberi nafkah, kemudian ditahan ini barulah dosa kemudian nasihat yang ke-8 <tutuk> wala tarfa asoka alaihim janganlah engkau mengangkat tongkatmu untuk memukul keluargamu, memukul mereka Di sini ada larangan dari memukul ya keluarga tanpa hak bagaimanapun juga Namanya kehidupan dalam berkeluarga Terkadang ada suatu Janganlah selalunya Bahasa tangan Yang keluar ya. Kalau memang cukup mereka diperingatkan Dengan nasihat Yang lembut cukup sudah Akan digunakan Pukulan ketika Upaya-upaya yang lain Sudah mentok Itupun pukulan tidak boleh mencederai. Pukulan tidak boleh pada wajah. Ada kisah yang menarik disebutkan oleh Sheikh Muhammad Jamil Zainu. Ini menimpa salah seorang takwa, Hizbut Tahrir. Istrinya itu ngeluh, mengadu kepada Sheikh. Sheikh, suami saya. Itu memukul wajah saya dengan gelas, dengan cangkir. Wahceisah ya kan? dipukul oleh suaminya, ya, dengan cangkir Padahal Ini suaminya tokoh hizbut tahrir. Hizbut tahrir itu salah satu kelompok yang menggembar-gembarkan pemberlakuan apa syariat Islam. Maka siapun keheranan. Lak kamu saja untuk menegakkan syariat Islam pada keluargamu saja, enggak bisa. Apalagi memaksakan ini Pada masyarakat. Mukul muka itu kan enggak boleh, apalagi dengan cangkir lagi. Ya kan? Kamu gembar gembor ya, memerintahkan orang untuk menjalankan syariat, kamu sendiri untuk sekop yang kecil terhadap istrimu, kamu saja nggak mampu memukul istrimu dengan sangkir di wajah, nggak boleh ya seperti itu. Ya. Jadi, hendaklah uh, kehidupan rumah tangga ya, dijalin dengan baik. Ya. Segala sesuatu kalau ada masalah diselesaikan dengan yang ringan dulu. Dikasih dosis yang ringan. Kalau belum sembuh tambah dosis. Belum sembuh lah nanti ada penanganan khusus. Kan seperti itu. Ya. Jangan lagi-lagi selalu bahasa tangan, kampleng, pukul, tendang. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi." "Wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang baik terhadap keluarga saya. Gak ada ceritanya, ya seorang istri, ya mendapatkan KDRT kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya. Kalau dia, dia ya, menjalankan tibingan nabi ini. Sebaik-baik kalian adalah orang yang apa? Yang baik terhadap keluarganya dan saya adalah orang yang baik kebersihannya. Ketika misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah, istrinya ada satu yang butuh untuk dibantu Rasulullah bantu. Betapa baganya seorang istri misalnya ketika dia sedang mencuci kok dibantu oleh suaminya. Betapa ya bangganya, sejuknya seorang istri misalnya ketika dia sibuk sedang apa belum bisanya pula nih kok sambilnya menyapu subhanallah walaupun untuk pekerjaan istri tapi kamu ikut bantu satu kebanggaan tersendiri ya kamu ada di hati dia kalau kamu ada di hati dia insyaallah dia akan enggak akan lari dari kamu ya Jadi kalau kamu ya enggak ada perhatian terhadap dia inginnya hak kamu yang dipenuhi tapi hak dia enggak pernah dipenuhi ya sudah terjadi apa ketimpangan, nggak ya. boleh seperti itu. Kemudian yang terakhir wa aqif humbilah, pertakuti mereka dengan Allah, pertakuti keluarga kita, anak-anak kita dengan apa? Ya siksa Allah. Nah, ya kamu kalau seperti ini dosa, kalau dosa itu, ya diancam lakunya dengan api neraka. Itu lebih mulia daripada orang yang selalunya salah dipukul-dipukul. Nanti ya namanya anak terutama ketika dia masih kecil dia enggak ngerti apa maksud dari pukulan ini. Bisa jadi ini malah dijadikan sebagai apa? Ya, pelajaran bagi anak itu bahwa memukul itu boleh dengan dalih saya sering dipukul sama orang tua. Akhirnya dia suka memukuli temannya. Konon Saddam Hussein ketika masih kecil dia sering digaplok oleh pamannya Dia seorang tentara pamannya ini. Sering di apa? Oh, sering dianiaya. aniaya Dia waktu ke masih kecil sudah megang pistol Saddam Hussein itu sudah Umur belasan sudah bunuh orang Ketika dia kuliah temannya dibunuh juga Ketika dia berkuasa lawan lawat politiknya dibunuh Kenapa? Ketika kecilnya Dia hidup dengan Pamannya yang keras Bahasanya selalunya apa? Tendang, ya, pukul, ya. Popor senjata. Akhirnya mempengaruhi terhadap kejiwaan. Abah, anak, Saddam Hussein tumbuh dewasa, ya. Ceritanya seperti itu. Ya, dia dengan temannya, dia tega bunuh. Dengan lawan politiknya, dia namanya menghabisi nyawanya. Terbiasa karena deketjennya hidup keras seperti itu. Jangan sampai anak-anak ya, kita tumbuh dalam keadaan punya watak yang tidak baik. Ya, Rasulullah Shallallahu Anha Salam ketika cucunya Al Hasan Abu ya, Al Husain ya, ketika Nabi sedang berkhutbah, ya, anak kecil berlarian diambil oleh Rasulullah ketika Rasulullah jalan kemudian ya cucunya sedang jalan kemudian diambil diambil oleh Nabi kemudian diambil ya, kemudian eh, diangkat ya kakinya ke tubuhnya kemudian dipeluk oleh Rasulullah ketika Rasulullah mencium salah seorang cucunya dilihat oleh seorang badui bernama Al-Aqra bin Habis heran dia Ya Rasulullah Atukabilu nasibianakum apa kalian mencium anak-anak kalian demi Allah saya punya 10 anak, tidak ada satupun yang saya cium Subhanallah 10 anak tidak ada satu pun yang dicium oleh orang bayi tadi. Terus yang dicium siapa? Ya kan? 10 anak tidak ada satu pun yang dicium. Subhanahu Rasulullah pun heran. Kalau tadi Akrab bin habis heran kok Rasulullah mencium cucunya. Rasulullah heran lagi, lebih heran ya kan. Bagaimana orang kok jiwa kasih sayangnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 10 anak dia miliki tidak ada satu pun yang dicium. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, Dari Sembilan nasihat atau wasiat Ar-Rasul kepada Abu Tarda karena keterbatasan waktu Mohon maaf ini banyak pertanyaan Mungkin sedikit saja yang bisa disampaikan. Apa Nusrat apakah menuruti Semua keinginan anak seperti Misal minta jajan Yang berkali-kali minta beli ini Minta beli itu dengan alasan yang penting tidak melanggar Aturan syariat itu tidak mengapa Apakah tidak Bernapa negatif bagi anak yang Menjadikan si anak berkeyakinan semak keinginannya harus selalu dituruti <tuh> eh, Orang tua lebih Faham tentang anaknya Ada kondisi yang Anak itu kalau gak dituruti Misalnya akan timbul Madarat lebih besar kaca rumahnya akan dilempar desannya, ya kan? Ya lah lebih repot. Ya. Sementara kalau dia, ya ngasih uang seribu dia diamnya sudah, ya kan? Orang tua lebih paham. Asalkan itu tidak melanggar aturan agama. Tapi tentunya kalau ini setiap saat seperti itu, tentu orang tua punya trik cara agar anak ini terlalikan dari ini. Dulu. Sebagian sahabat, ketika datang bulan Ramadan, anak-anak mereka masih kecil diajari puasa. Lah, untuk mereka tidak ingat makan, caranya mereka dibuatkan mainan, sehingga mereka sibuk dengan mainan. Intinya, ya bagaimana supaya anak itu tidak terus-menerus minta jajan. Ya, orang tua yang tahu salahnya. Apakah dia disibukkan dengan misalnya sesuatu dari permainan sehingga dia lupa dia jajan atau dibelikan jajan yang itu maram sehingga nggak akan apa jajan lagi ya kan lo sudah maram sih Getuk misalnya ya kan diberikan dua bungkus ah kalau kamu makan na ketuk ini dua bungkus abi ah, akan kasih dua ribu ya udah makan dua bungkus ya sudah nggak minta jajan lagi <gelerianduan> ya kan ya. kalau belinya sesuatu yang kecil tapi apa Mahal, minta coklat Beli Rp10.000 ya, Sebentar, nanti Minta es krim nah, sehari berapa Rp10.000 ya. Ini saya belikan getuk, ya kan Dua bungkus, Nina Mau makan, kalau habis insyaallah tak kasih hadiah Rp2.000 Sudah sehari cuma, misalnya cuma minta Rp10.000 atau Rp5.000, cukup insyaallah ya. Nah, kan gitu ya kan Bolehkah mengakhirkan solat isya dengan alasan ngantuk setelah maghrib? Aslinya dilarang seorang itu untuk tidur sebelum maghrib dan ngobrol-ngobrol panjang setelah isya. Karena kekhawatiran kalau tidur pada maghrib isanya bablas dan kalau ngobrol-ngobrol panjang setelah isya khawatirnya subuhnya apa atau solat malamnya terlewat. Tapi dalam kondisi tertentu boleh dia ngantuk banget. Setelah maghrib dia tidur. Tapi usahakan ada orang yang dipesani kalau nanti Isya tolong bangun. Atau menggunakan alarm. Ketika waktu Isya datang, Insya Allah dia bangun. Atau dia tidur di tempat yang kalau azan kalau gak ada alarm, gak ada yang bangun, dia akan bangun. Terlalu nemen ketika misalnya dia tidur di masjid, ya, di sub awal tidur kemudian adan isya digumadangkan sampai komat sampai sholat dia masih tidur ya dia nemen dan jamaahnya juga ada nemen tidur nggak dibangunin padahal dia sudah ya dewasa misalnya aslinya mengeruh tidur setelah maghrib sunnah isya tapi kalau kondisi tertentu ngantuk banget ya sudah tapi ingat kalaupun demikian dia misalnya menyuruh orang untuk membangunkan atau ada alat untuk Membangunkan kalau waktu Isya datang <tuh> Apa tadi Ustadz menyampaikan bahwa Orang tua Apabila orang tua boleh mengambil Barang dagangan di toko anaknya Pertanyaan saya apabila Suami yang mengambil dagangan istri Dan kurung hutang Apakah ada kewajiban untuk membayar Mengambil mem Mengembalikan hutang tersebut kalau itu milik istri, ya. dan e, istri tidak merelakan, kecuali kalau itu kak, dia utang ya sudah dianggap utang. Karena beda istri beda apa? Orang tua. Karena harta istri, harta istri orang tua nggak, e, yang namanya suami nggak boleh apa namanya mancing-mancing supaya apa? Ya, kecuali kalau dia rela. Ya. Jadi hartanya istri ya harta istri, kecuali kalau dia merelakan tapi enggak terbayanglah ya asal suaminya. Jadi kalau ini ngambilnya banyak ya mungkin terbayang ya kan. Ya. Istri punya toko ya. Dia jaga di toko, suaminya ya tukang arit di sawah misalnya, tukang saya rumput ya kan. Nah, suaminya misalnya dia butuh misalnya apa? Ya, korek yang ngambil dari situ. Di ya, itu harta istri. Tapi sesuatu yang Saling memaklumi Kalau diambil tidak akan Ada tuntutan saling memaklumi Insya Allah tidak mengapa Sekedar korek ya Sekedar satu yang ringan Tapi atas dasar sudah saling Memaklumi ya. Jadi kalau misalnya Istri tidak memaklumi ya kamu tidak boleh Ambil karena harta istri Harta istri ya. Malah sebaliknya kalau kamu punya harta, kemudian kamu tidak memberi nafkah kepada istri kamu. Istri kamu boleh mengambil dari hartamu sebatas nafkah yang harus kamu berikan. Saya tutup dengan kisahnya Hindun binti Utbah. Ya, melaporkan suaminya. Ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan. Rojulun Syahih. Seorang lelaki yang pelit. Dia enggak memberi saya dan anak-anak. Nafkah yang cukup Boleh enggak ya Rasulullah kalau saya mengambil Duitnya, mengambil hartanya Tanpa sepengetahuannya Rasulullah mengatakan Khudi mayat fiki Wabaniki bil ma'ruf Ambillah Sesuatu yang Mencukupi kamu dan anak-anakmu Tapi secara wajar Jangan haji mumpung Ambil seapanya-apanya, ya tidak Sebatas suami kamu Memberi nafkah kepada kamu, sepertinya sudah ini Rasul mengatakan Bil ma'ruf secara Wajar ya, Boleh Tapi kalau ya, Istri kamu Kamu mengambil harta istrinya Istri kamu harus izin Karena istri tidak ada kewajiban memberi nafkah Kepada kamu Jadi Kamu berkewajiban memberi nafkah kepada istri kamu Ini yang saya ketahui Wa naafah segala kekurangan dan khilafan Wallahu ta'ala a'lamu بالصواب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب Wassalamualaikum والسلام wabarakatuh